A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Saya sedang hamil Dan hanya sebagian orang yang mengatakan mabruh Alhamdulillah, kebanyakan dari mereka menganggap keteledoran. Jadi hamil keteledoran. Apa bahasanya? Kadangkala -kadang ada orang anaknya baru lima bulan sudah hamil. Nyundul, sundulan. Jadi memang nyundul, nyundul anaknya yang baru lahir nanti sudah hamil. Tapi ini kan bagaimana hukum Islam padahal setiap kehamilan sampai anak kami besar tidak pernah menyusahkan orang dan apakah setiap waktu kelahiran manusia sampai dijemput oleh kematian sudah ada suratan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini biasa yang seperti ini karena ada orang yang berpemahaman kenapa sih anaknya banyak? Dilihat mana meneng mana <laughs> <laughs> meneng. Itu kan, ah, ini beranak lagi. Tuh, kata dia. Kau oh, itu anak yang masih kecil-kecil, hamil lagi. Subhanallah. Katakan kepada mereka, Nabi yang nyuruh aku hamil. Betul enggak? Dari mana? Rasulullah s.a.w. mengatakan, Tazawajul waludal wadud fa'inni mukathir. Bikumul umat, yaum al-qiyamah. Kalian nikahilah wanita-wanita yang pengasih. Kayak ini, kayak ibu ini, mashaAllah. Dan yang subur. Karena aku akan banyak banyakkan umat pada hari kiamat. Maka antum berusaha. Untuk memiliki pahala. Jangan takut masalah rizki. Ketika saudara antum punya anak hamil. Doakan berarti umat Nabi Muhammad bertambah. Bertambah umat Nabi Muhammad SAW. Hamil lagi Alhamdulillah. Doakan dia. Semoga anaknya dijaga jadi. Jadi anak-anak yang solep. Jangan takut masalah makan jangan takut masalah tempat tinggal, insyaallah pasuruan masih luas, masih luas. antum kau naik pesawat yang ada rumahnya itu berapa persen dari semua pasuruan ini yang ada rumahnya itu baru Allah. dan setiap anak itu bawa rizki. biasanya manusia ada yang ikut ngatur takdir Allah bukan takdir Allah, urusan Allah. model nih. Di, di Arab pernah di beberapa tempat itu banyak monyet, banyak monyet padang pasir itu yang belakangnya merah. Ah, di gunung itu ada macan. Akhirnya berinisiatiflah pejabat negara itu supaya monyetnya nggak habis ditembak macannya, tembakin macannya mati. Dapat setahun atau dua tahun monyetnya masuk kampung. Makanan gak cukup di atas Jumlah monyet bertambah Gak ada yang mati monyetnya Ketika ada macan Istilahnya apa? Ekosistemnya itu Udah jalan Macan ini gak kayak antum Ma, Macan itu baik banget Dia kalau lapar makan satu Maksudnya ada kijang ya Ada 100 kijang lewat Yang dimakan macan berapa? Satu, coba antum bawa tembak Berapa yang antum tembak? Kalau bisa semuanya untuk tembak itu. Maka kita kadang-kadang ikut ngatur. Ini enggaknya enggak harus diatur Akhirnya macan itu ketika enggak ada macan, ya udah. Monyet beranak pinak, ha makanan enggak cukup mereka turun ke kampung. Akhirnya mereka menyesal telah menembak itu macan. Udah Allah menciptakan macan itu ada hikmahnya. Ditaruh di sana. Kalau manusia jangan takut tentu Punya anak lagi gimana Ustaz nanti sekolahnya? Anak sekarang Ustaz gaji 1 juta. Kuliah itu nanti ya. Kalau anak ini umur 18 tahun. Daftarnya 10 juta Ustaz. Anaknya baru lahir. Dia mikir kuliah nanti 10 tahun. Stres dia. Sudah anaknya ini sambil berjalan dapat rezeki nanti. Dan subhanallah ya. Kita lihatlah Antum lihat sendirilah. Setiap keluar anak Antum dapat rezeki yang berbeda. Antum berpikir rizkinya hanya cukup buat dua anak Ternyata tambah anak rizkinya tambah cukup ustaz Di Bondoso itu ada seorang ustaz Dari satu istri punya anak 27 Semuanya jadi orang, gak ada yang jadi macan. <tuh> Antum jangan takut ustaz Mendidiknya sulit ustaz Sekarang lingkungannya Mendidik itu serahkan sama Allah Antum niat punya anak ya Allah, ana kepingin anak kepingin anak-anak baik, tolong bantu anak mendidik anak. Ada orang punya anak tujuana masih ingat tu, ada ibu punya anak tuju, semua anaknya hafid Quran, semua anak. Ada satu orang punya anak satu narkoba, yang tuju gak ngerepotin Kapolres, yang satu ngerepotin Kapolres. Kan seharusnya oh, yang kayak gini lah, banyak banyakin, apa apa. Tapi jadi orang baik. Maka orang tua jangan bikin anak terus ditinggal di jalan anaknya. Banyak orang tua bikin anak-anaknya dialon-alon. Sudahlah ente di sini. Akhirnya merepotkan keamanan yang jadi begal-begal. Mana bapaknya coba tanyakan. Mana ibunya? Kan enggak diurusi, enggak dididik tuh Maka orang tua punya anak punya kewajiban mendidik anak-anaknya. Maka buat yang hamil ana doakan barakallahu laki. Insyaallah semua mendoakan buat yang hamil ini. Tayib